Mitra bisnis dalam ujian akhir nasional atau UAN kemarin, ada 267 sekolah setingkat SMA yang memiliki tingkat kelulusan 0%. Dan sekolah tersebut mayoritas berada di daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan sebagainya. Karena masih besarnya perbedaan pemerataan kualitas pendidikan itu muncul wacana agar UAN tidak dilakukan dengan standar Jakarta. Karena tidak mungkin menyamakan kualitas pendidikan di Jawa dengan di NTT atau Maluku. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi atau Kak Seto. Kak Seto, bagaimana komentar Anda? Iya. Yeah. Kalau kita melihat adanya delapan standar pendidikan, itu kan standar pertama ada standar isi, kedua standar kompetensi lulusan, itu boleh bisa sama. Tetapi standar berikutnya apa? Standar guru itu masih berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Kedua standar sarana dan prasarana juga berbeda. Di daerah begitu banyak gedung-gedung sekolah yang bocsor, yang ambruk, yang tidak layak dan sebagainya. Lalu ketiga standar proses. Proses pendidikan di masing masing daerah juga masih berbeda. Ada yang cukup ramah anak dan menyenangkan, tapi ada yang keku dengan ketakutan, ketegangan, kekerasan, dan sebagainya. Jadi kalau melihat banyaknya standar yang belum sama, apakah itu dimungkinkan di akhir kegiatan pendidikan ini ada evaluasi juga dengan standar yang sama. Banyak siswa yang stres bahkan depresi menjelang atau setelah tahu hasil UAN ini memang kami dari komnas perlindungan anak menilai ini adalah salah satu tindak kekerasan terhadap anak oleh negara jadi mohon demi Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak demi pemohonan hak anak buat belajar adalah hak dan juga patut dievaluasi dengan cara yang tepat dan benar. Maka mohon pemerintah berkenan untuk setelah ini duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan pendidikan di negeri ini, apakah itu juga para pakar, apakah itu juga masyarakat luas diwakili oleh ASM misalnya atau berbagai lembaga-lembaga pendidikan, ada unsur guru, ada unsur orang tua dan juga ada unsur dari siswa itu. Sendiri sendiri. Marilah kita dengarkan masukan-masukan dan kalau memang betul-betul kita menyimpulkan bahawa ujian nasional ini justru meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, ya kita harus berani mengubah. Kalau uan ini tidak mungkin dihapus, bagaimana? Jadi mohon kalau memang itu harus dilakukan lebih diarahkan pada pemetaan lebih dahulu. Artinya, biarkanlah mereka mengikuti ujian nasional itu dengan apa ada sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi tidak ditetapkan sebagai penentu kelulusan. Jadi, anak-anak justru akan melakukan itu semuanya dengan jujur. Nah, manakala sudah selesai, maka pemerintah bisa mengevaluasi, oh, ternyata daerah ini masih rendah. Karena apa? Dilihat gurunya harus ditingkatkan. Sarana prasarana juga harus dibangun. Berbagai hal yang memungkinkan siswa bisa belajar lebih baik lagi misalnya prosesnya juga dibuat lebih menyenangkan dan tetap berbobot misalnya begitu demikian Seto Mulyadi dan saya Rizal Andika